Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, Pada pagi hari ini Allah pertemuan kita kembali Dalam kajian rutin ahad pagi Yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Kita aturkan kepada jundungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam. Serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya Sikomah hingga yawmul akhir Tidak lupa pula Kita mohon kepada Allah Agar pada pertemuan kali ini Allah memperkenankan kita Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Untuk diri kita sendiri Khususnya untuk keluarga kita Dan juga untuk umat Islam syarat keseluruhan. Hadirin wa hadirat Bapak ibu sekalian InsyaAllah InsyaAllah insya dirahmati oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan sebelumnya kira-kira bulan apa ya waktu itu November ya kita telah membahas tentang apa masih ingat sihir. Ya, Insya Allah kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih berbahaya daripada sihir. Apa itu? Dia adalah al-ain. Cereng-cereng-cereng. Dia adalah al-ain. Apa itu al ain? Nah, mungkin kebanyakan ya, atau ke mayoritas orang-orang di Indonesia itu kadang nggak tahu jendangannya ain itu apa sih, jane Soalnya al ain sendiri dalam bahasa arab artinya apa? Mata. Bukan ainun apa jendangnya? Bukan itu, tapi ain di sini artinya adalah mata, al ain mata. Kenapa kalau disebut AIN mata penyakit mata? Maksudnya apa ini? Apakah penyakit belek? Apakah katarak? Atau kan yang lain? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas ya Pak Bapak Ibu sekalian. Karena benar-benar pengaruh AIN yang ada di sekitar masyarakat kita itu sangat-sangat nyata. Dan AIN itu sangat dekat sekali. Di keseharian kita. Di kehidupan kita. Sehari-hari. Dan tak disangka-sangka datangnya Ain tersebut Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda Ini riwayat Imam Bukhari Hadisnya Sahih. <tuh> Aktaru man yamutu min ummati Ba'da kodoh illahi wa kodari Bil'ain Kebanyakan yang mati pada umatku ini Setelah kodoh Dan kodarnya Allah SWT Adalah karena pengaruh Al-Ain Mengerikan Kalau sihir datangnya itu bertahap bagus kalian. Tak, tak tak tak tak baru sebar tokannya biasanya. Kalau sihirnya ya, ciri-cirinya kalau itu sudah masuk ke orang, itu tidak langsung menyerang ke organ tubuh. Organ tubuhnya itu enggak langsung dibuat drop. Ada tahapannya. Pertama, dibuat marah-marah dulu. Biasanya nih ya, ini untuk sihir-sihir tafrik yang biasanya untuk menceraikan antara suami dan istri, menggagalkan hubungan bisnis dan lain sebagainya. Awalnya dibuat marah-marah dulu. Dibuat Negatif thinking terus sama pasangannya, kemudian dibuat Sulzon, suriga, nanti kemudian timbul yang namanya tumor atau kanker, kemudian nanti akan timbul penyakit penyakit di perut, sumbatan, sembelit, sumbatan di pembuluh otak, yang nanti itu sudah lemah, setan baru masuk. Jadi kondisinya secara bertahap, tapi alain tidak langsung jebret membuat orang pingsan, tidak ada tahapannya. Bahkan datangnya itu tidak mesti dari orang-orang yang jahat. Malah bisa dari orang-orang yang soleh, dari para ustadz, dari para ulama, itu bisa mempengaruhi, menimbulkan, melesatkan airnya terhadap orang lain. Contohnya siapa? Sahabat Nabi Alaihi Wasallam Ahli Badr. Siapa itu? Amir bin Rabi'ah dan juga Sahal bin Hunayf. Dua orang sahabat, kisah dua orang sahabat ini, Dikutip oleh Imam Malik dalam Muatok dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. dan derajatnya soheh. Jadi ketika itu Sahal bin Huneif, salah seorang Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mempunyai kulit yang indah. Walaupun laki-laki kulitnya apa sih kuning langsat apa ya tuh, mulus. Jadi Nya Amir bin Romiyyah itu terpana dalam artian bukan cinta ya. Lihat itu kagum tuh, saking kagumnya. Aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Ketika itu saya lagi mandi, Bapak-Ibu sekalian. Lagi mandi di suatu aliran sungai. Si Amir bin Rabyah lihat itu dari kejauhan. Baru setelah itu jubret, jatuh pingsan, rasa demam jatuh pingsan, tidak sadarkan diri bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahwasannya Sahal bin Hunayf ini satu pingsan habis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mantat tahin siapa yang kamu curigai telah nyebabkan seperti ini oh tadi ada Amir bin Rabi'ah akhirnya dipanggil Amir bin Ra Rabi'ah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya yang didudukan apakah engkau hendak membunuh saudaramu Silahkan mandi Kemudian Air man, air bekas mandinya itu disuruh ditandahin Nanti tata cara-cara mandinya Untuk penyakit Ain itu ada tata caranya Nanti ditandahin kemudian Disiramkan Kusuri itu ke apa namanya Sahal bin Hunay Saat itu juga langsung bangun beliau Langsung bangun Seakan-akan tidak pernah sakit Ini salah satu Kisah dari dua orang Sahabat Nabi SAW Dan juga perbedaan antara sihir dan Ain kalau sihir kan memang dimaksudkan gitu? Orang datang ke dukun Memaksudkan untuk nyantet orang Itu kan dimaksudkan Dan sudah pasti orang yang datang ke dukun Itu bukan orang yang so Soleh Pasti orang yang gak punya harga diri Pasti juga orang yang gak punya iman Dan juga orang-orang yang gak punya Hati Namun ho, oh, Gak disangka-sangka Bahkan dari hewan Nanti akan kita bahas insya Allah Hewan bisa menyebabkan al-ain Janjani al-ain itu apa sih Dasarnya definisinya Nah disini dijelaskan Bahwasannya asal kata al-ain Al-ainu adalah dari Dari kata Ana ya'inu a'inan Ini fiil madinya ana Fiil mudariqnya ya'inu Yang artinya memandang Melesatkan racun jiwa melalui pandangan. Maksudnya seperti itu. Ibnu Athir dalam kitab An Nihayatu fi Gharibil Hadis jilid 3 halaman 332 menjelaskan. Yuqalu asabat bulayun aynun idza nadhara ilayhi adun aw hasudun fa'atharat fihi fa maridhasa biha. Al ain maksudnya dikatakan bahwasanya si fulan telah terserang al ain Ketika musuhnya memandangnya atau orang hasud memandangnya sehingga menimbulkan efek kepada kepada tubuhnya dan dia dibuat sakit karena pandangan tersebut. Al-Akbari rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya al-ainu lati yusabu bihal insan wa rajulul uyunun ain. Al-ain ini adalah sesuatu yang menimpa kepada manusia. Banyak orang-orang tertimpa al-ain -al, Al-Ain ini sendiri Dan pelakunya hmm. Orang yang mempunyai tatapan tajam dan juga kuat Oh Maksudnya apa ini? Berarti yang suka melotot-melotot tidak -melotot, juga Tapi yang mempunyai viroh Keinginan yang kuat, rasa iri yang kadang kuat Dan kalau kagum-kagum itu kadang Apa istilahnya? Uh, berlebihan Terlalu berlebihan ketika kagum terhadap sesuatu Oke okay, ini secara bahasa, sedangkan secara istilah Ibnu Arabi menjelaskan dan penjelasannya ini dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 200. Beliau berkata, "An yakhluq fil mayuni 'inda 'inda nadzaril 'inda nadzarul 'ainu ilayhi wa injabihi ma yasha'u min alamin" atau hlakah wahlakah Al Allah Subhanahu wa ya. taala akan menciptakan suatu penyakit dan juga kerusakan kepada si ma'yun ma'yun itu orang yang dipandang ketika orang yang mempunyai pandangan mata jahat ini melihat ke arahnya dan juga merasa kagum kepadanya peragaan dari Ibnu Arabi yang kedua dari Ibn al-Qawim al-Jawziyah. Al-Ain i'jabul Al-Ain bishai'i bishai summa tasbahuhu ka'ifiyatu nafsuhu khabi'isah. Al-Ain itu timbul dari rasa kekaguman dari orang yang memiliki pandangan mata jahat atau pengaruh jiwa yang buruk. Maka ketika dia kagum, kekagumannya itu diikuti oleh tabiat jiwa yang buruk. Oleh kedenggian oleh rasa kekaguman yang berlebihan yang tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya sehingga melesatlah panah-panah setan dari mata orang tersebut nah, sehingga dampaknya akan merusak kepada apa yang dilihat bahkan bahayanya bapak ibu sekalian al-ain ini tidak cuma mengenai manusia saja Bahkan tidak kandang bulu Kalau pengaruhnya sangat kuat Rumah itu bisa roboh Dan ini diceritakan oleh Saya Abdullah Asadhan Dalam kitab beliau uh, Adab Ad Ulbala Apa saya lupa itu ketatnya Adab Ad Ulbala Dikisahkan oleh saya Abdullah Asadhan Bahwasannya ketika Orang itu semakin kuat Akhirnya, bangunan ini bisa roboh Hanya di ...pandang dan juga dikerahkan rohnya kepadanya. Di mana itu? Wabillahalimisaal. Semua para ulama menjalankannya semacam ini pengertiannya. Jadi ya bapak ibu sekalian, maka dari itu supaya tidak timbul kekaguman dan juga rasa dendki, arti-arti yang punya sosial media terutama. Kalaupun harus upload foto, nggak apa-apa. Tapi moya fotonya jangan yang seakan-akan Uh, Memungsulkan kesemburuan sosial hmm. Memungsulkan Keirian atau kekaguman berlebihan Dari orang, biasanya anak kecil Foto anak-anak kecil Aduh imut banget ya Kapan aku punya anak Ih lucu banget, gemesin Coba nih anaknya di sini, Oh pasti makan di cubit-cubitin Orang-orang yang semacam ini Walau hanya lewat foto kena itu Bisa mengenai Anak yang kita upload fotonya sehingga nantinya anak tersebut akan rewel dengan nah, dirinya, sering rewel, nah, padahal nah, biasanya nah, anak nah, anteng, nah, atau misalnya anak berprestasi di sekolah, terus rapotnya itu di apa tuh foto selfie dikit, kayak se eh, gimana, kayak <laughs> gitu, ganteng dikit, selek, ganteng moyang, terakhir upload, upload, nanti diupload di semuanya, upload apa namanya rapotnya yang bagus-bagus diupload, berpikir, abg okay, anakku jeblok, kayak gini-gini-gini, coba anakku seperti anak dia, kena itu anak yang tadinya berprestasi seblok prestasinya yang lainnya semangat sekolah nggak semangat sekolahnya dulu saya pernah ngalami waktu kelas 3 sd bapak ibu sekalian ya lumayan lah dulu ranking terus gitu ya masih habis itu kok dengan tiba-tiba yang saya rasakan waktu itu kelas 3 tuh tahun 2000-an kalau nggak yang saya rasain itu setiap waktu duha panggilnya nangis pengen pulang nggak betah sekolah benar-benar nggak betah pengen pulang pengen pulang kok pengen orang ngomong sekolah nggak mau sekolah nggak mau belajar hingga catatululan kedua ya dulu kan pakai catatululan ya kalau sekarang kan pakai semester ya dulu catatululan catatululan semester eh, catatululan keberapa gitu nilai saya jeblok ambruk jeblok jebloknya saya kelas 4 males Sendepol. Dulu ada guru Al-Irshad Namanya Ustaz Isra Tidak tahu sekarang beliau Semoga masih sehat dan Senandiasa diberkati oleh Allah Dulu Bahasa Arab yang tadinya saya Sangat hobi Dan sangat menyukainya Jadi benci Ini berlanjut sampai kelas 4 Satu bulan keberapa lamanya. Di akhir-akhir saya sembuh Alhamdulillah Berlanjut Hawanya itu jadi takut dimana-mana Takut dimana-mana Hawanya malas buat sekolah malas buat belajar Pengennya nonton kartun terus Hawanya pengen nangis apa? Kalau di sekolah pengen balik terus Keingetannya rumah terus Ini salah satu pengaruh dari Al-Ain Karena bukan lagi mau pamer Dulu sih banyak yang muji <guluh> Semacam itu hati-hati makan yang jangan sembarangan muji, kalaupun harus muji jangan, aduh pinter banget ya nak oh seneng ya orang tuanya punya anak kayak begini aduh kamu imutnya, wah kamu udah sakit, pinter lagi ranking terus, kena on anak yang di apa kuji kita seperti ini, kasian apa kita menghendaki rusaknya anak yang pinter tersebut enggak kan, enggak jadi kalau harus mau di mana sunahnya ada yang tahu? Bap, ucapkan masya Allah, masya Allah pinternya nak, masya Allah apa misalnya? Cakupnya, imutnya, dan sebagainya. Atau misal kalau anak itu habis dapat prestasi, bisa medali emas taekwondo. Barokallahu melihatku semoga Allah berkaya nggak angel pada dasarnya. Baru kalau ntar aku bolak balik kan terbilang ke bolak balik bahasa Indonesia Baik Semoga Allah berkahi anak ini apa? Semoga nantinya ke depannya semoga Allah semakin memberkahi berkat kesehatannya, memberkahi apa namanya? prestasinya semakin baiklah. Didoakan. Tabrik meminta barakah kepada Allah Subhanahu wa atas apa yang kita kagumi. Ini yang apa namanya? harus kita lakukan. Untuk mencegah agar diri kita tidak menimbulkan aim terhadap orang lain. Karena kita tidak bisa tahu yang namanya pengaruh aim itu tidak di, disengaja dan tidak dimaksudkan untuk mengainkan orang lain. Sama seperti Amir bin Rabi'ah yang dengan kekagumannya menimbulkan aim terhadap Sahal bin Hunek. Amir bin Rabi'ah kedua-duanya ini adalah ahli badar. Sahabat yang utama di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak mungkin, tidak mungkin beliau ini menghendakkan mencelakakan sahabatnya sendiri, saudaranya sendiri. Itu saking kadungnya, ya yang namanya manusia tetap manusia. Mungkin waktu itu lalai gitu atau belum tahu tentang ilmu ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga habis itu memperingatkan. Makanya dengan ketidaksengajaan tersebut, sahal bin Muneh bisa celaka itu sahabat loh, ya kalau bisa dibilang aulia ya aulia, wali ya wali memang sahabat loh. Apalagi <tuh>. kita angker musim musik kayak gitu, bisa kena anak, bisa kenal, jangan kenal anak. Hp pernah ada nggak di sini? Misal baru beli hp baru, mobil baru, tiba-tiba ngadat. tanpa sebab yang jelas. Hp tiba-tiba rusak tanpa sebab, nggak lah bisa dinyalain, jelas padahal baru, dicek juga masih benar. Karena banyak yang kagum, nggak bisa dinyalain. Pernah ada yang ini gitu? Pernah. Ada yang pernah? Saya pernah. Dulu waktu sebelum berangkat ke Mesir tahun 2012, kan saya butuh komunikasi gitu di sana. Dulu li Samanya dulu bebean gitu kan. Abis itu ya banyak yang Gimana gitu ya. Habis itu blast gak bisa dinyalain. Baru orang dicek juga tadinya normal normal aja gak kena air gak kena apa. Mati blast gak bisa dinyalakan. Ya banyak sebenarnya di sekitar kita cuma mungkin kita gak paham. Kalau itu sebenarnya ala -ain. Iya. Bisa HP di rukyah? Bisa. <guluh> ntar hape nya gimana? Oh ntar sempalitan hape yang muntah-muntah. Ini begitulah yang kita lakukan ya untuk menghindarkan atau menghilangkan pengaruh ain tersebut. Karena ain ini hakikatnya pengaruh jiwa, jiwa yang buruk, pengaruh roh yang buruk. Kepribadiannya pengaruh roh, masa roh bisa bisa memberikan dampak yang begitu besarnya pada badan sampai sampai sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini dibahas uh, juga oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahasanya, beliau berkata Wala raibak anna allaha subhanahu Qala qafir atsami wal arwahi Kuwan wa taba'i'a muhtalifatan Bahasanya Bukan suatu keraguan lagi Allah subhanahu wa ta'ala itu memang benar-benar Menciptakan kekuatan Dan juga Tabiat-tabiat yang beragam Macamnya pada tubuh Dan juga roh manusia wa ja'ala fi katirin minha qawasil wa yang banyak diantaranya dijadikan memiliki kekhususan-kekhususan tertentu dan seluk beluk pengaruhnya wala yumkinu li'aqilin inkaru ta'thiril arwah fil dan enggak mungkin orang yang berakal itu mengingkari ya Dampak yang ditimbulkan oleh roh terhadap badan manusia. Fa innahu amrun musyahidun makhusus, karena itu adalah sesuatu yang empirik. Wa anta tarol wajah kayfa yaknaro humrotan sadidatan ida nabora ilaihi man yahtasimu wa yastahyiminu. Sebagaimana kita melihat, bagaimana wajah itu bisa merah padam ketika dilihat oleh orang yang disegani ketika dilihat orang-orang yang kita malu kepada pernah kuber kan, Bapak Ibu pernah pernah bagi kan, pastilah masa dilahirkan langsung keluar, kasihan Allah pernah naksir sama soal mas ewe zaman-zaman sekolah, eh mas pernah mas, apalagi naksir benji dongak nah. pernah ya, ini kita ambil contoh Entah kok contohnya Analoginya mudah saja Gimana rasanya ketika kita ditatap oleh orang yang kita sukai ibu Bukan ditatap gini ya Sekilas aja deh Gak usah ditatap yang kayak gini Atau sambil senyum Apa yang di rasain Salah tingkah Keblat pipis Saking gereginya Apalagi Banyak keringat keluar ya jantung deg wajah memerah, senyum-senyum sendiri kayak orang begitu ya, atau apa lagi? tersibu malu, mesem-mesem, dah sambil nunduk-nunduk. Itulah, padahal cuma ditatap, cuma dipandang toh. Nyapa juga enggak, nyentuh juga enggak, eh tiba-tiba dia salting sendiri ke paduk, misalnya gitu kan. Itu pengaruh Bukan Aen. Ini apa istilahnya analogi aja antara hubungan roh dia ketika melihat yang menimbulkan efek kepada orang yang suka kepadaNya. Dia tidak memaksudkan memaksukkan untuk mencelakai tapi ketika dipandang biasanya kan ada tuh di film-film ya. Kalau dilihat saling semangnya sampai nabrak yang jebur atau <tuh> itu seperti menghilangkan akal. Analogi sederhananya mungkin saya nggak ambil dari sini ya dari penjelasan Ibnu Kain. Eee, pernah lihat orang uap Menular tidak? Kenapa bisa demikian? Apa Apakah penyakit pen, yang sangat menular? lah, Emangnya HIV-AIDS Menguap bukan penyakit yang menular Tapi kenapa ketika ada orang satu Nguap, nguap apa yang biasanya? Banyak Ada yang mau kasih contoh? Siapa yang sering nguap? Tidak nanti kita benar-benar pasti banyak yang apa namanya Kebawa ini sebenarnya e, contoh sederhana ya dari pengaruh ain pengaruh jiwa pengarir pengaruh roh terhadap jiwa eh, terhadap tubuh dan juga sikapnya sikap seseorang orang lain ini yang sesama manusia bahkan ada di sini dikisahkan orang yang hanya mendengar saja Mendengar Apa nih Mendengar Sapi perah Sapi perahan Itu kan ketika di perah Itu kan kedengaran susunya Dia mendengar Kemudian terkagum-kagum terhadap Suara perahan tersebut Suara perahan susu Sapi itu Kemudian dia berkata sama si pemilik sapinya ayat tuhul naharin. Ini jenis sapi apa ini? Kok apa senangnya? Perahannya bantar teman gitu kan? Kalu alfulaniyah libakoratin ukroh yurunaanha. Oh ini jenis tertentu fulaniyah itu eh, istilahnya. Ah ini jenis tertentu gitu. Ini jenis ini gitu. Tapi orang yang punya sapi menyembunyikan jenis yang lain karena kan dia punya sapi beberapa gitu ya. Yang diperah, dua-duanya diperah nih. Satu jenis ini dia beritahukan yang lainnya dan nah diberitahukan takut timbul pengaruh ain. Sedangkan orang yang melihat ini terkenal di desanya dia itu bisa menimbulkan ain. Fahala qata jamian al-maghribiha wal mawri Kemudian dua dua-duanya sapi ini mati keduanya. Baik jenis yang disebutkan tadi maupun jenis yang disembunyikan tidak disebutkan, mati dua-duanya. Inilah pengaruh ain itu tidak selamanya oleh pandangan mata saja. Kenapa kok dinisbatkan atau disandarkan pengaruh ini kepada mata al-ain? Di sini dijelaskan. Wa qad shahada an-nasu man yaqamu bil ain wa tadrufuquha. Orang-orang pun telah menyaksikan bahwasanya ada orang yang sakit itu karena pandangan mata, dipandang terus sakit misalnya apa, pandang sama musuhnya gitu ya terus dia nervous kemudian dia kepikiran, satu sakit karena imunitas tubuhnya berkurang pernah ada yang gitu? ada lah, ada kemudian memang banyak ya demam panggung ah, pernah lihat orang demam panggung ketika dilihatin sama orang yang dia suka misalnya wah, deg-degan kemudian kekuatannya menurun kondisi dari komentaran, kuatanya neuron. Inilah manusia-manusia sudah menyakitkan kebenaran apa namanya pandangan yang bisa melemahkan kekuatan tubuh dan juga membuat orang itu sakit. Wa hadzalhu biwasitatita'thiril arwah dan ini semuanya terjadi oleh perantara roh manusia. Walisiddati irtibatiha bilaini Yusabul fi'lu ilaiha Ya, karena hubungannya yang sangat erat kepada mata Untuk menyifati sesuatu Maka eh, Pengaruh ini disandarkan kepada al-ain itu sendiri Yang artinya adalah ma Mata Wa laisadiyya fa'ilah Bahkan mata itu bukanlah Pelaku utama dalam hal ini Wa inna innama ta'firuliruh namun sebenarnya ini hanya pengaruh ruh terhadap badan melalui mata. Namun terkadang yang namanya apa e, pengaruh lain ini bisa apa takdirnya ini pengaruhnya kadang cuma dengan mendengar saja. Bukhari itisol tanpa adanya Hubungan langsung, kontak fisik secara langsung dengan menyentuh, menatap secara langsung di sini misal pertemuan, kadang dari jauh bikol remukal balasan tanpa adanya berhadapan, hadap-hadapan semacam ini. Ya, ina mayaku nukasir, kita wajuh roh dengan mengarahkan roh atau dengan bisa dibantu dengan jambi-jambi, dengan doa, dengan tangan, dan lain sebagainya yang itu mampu melesatkan e, pengaruh akhirnya. Terhadap orang lain Terhadap orang lain Supaya lebih Keras dampaknya Kemudian pengaruh Ain ini Juga bisa Timbul dari hewan Ya selain Manusia, hewan Juga bisa menimbulkan Pengaruh Ain Dalam hal ini Ibnu Manzur Rahimahullah berkata Dalam alisan dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Beliau berkata al Alkilabu minal jinni Anjing itu Salah satu jenis dari jin Bangsa jin, ini kemarin sudah pernah kita bahas ya Tentang anjing Salah satu jenis-jenis dari jin Ada yang masih ingat? Ada yang tidak tahu? Atau tidak hadir? Ya nanti kapan-kapan lihat di Youtube <guluh information> Bahwa anjing salah satu dari jin Fa in ghashadtum 'inda ta'amikum fa'alqawlahunna fa innallaha 'anfusan ay a'yunan. Apabila mereka mendatangi mu ketika engkau sedang makan, hendaklah kalian melempar anjing-anjing tersebut, diusir maksudnya. Karena mereka sesungguhnya mereka itu mempunyai pengaruh jiwa dan pengaruh ain tersebut. Maksudnya pengaruh ain itu. Wa ya. qad Al-Baquri rahimahullah taala meninggal tahun 1277 dikutip dari kitab kutub kutubun min adabin nubuwah halaman 173 beliau berkata anna ayunal hayawanat yansaa'unhad darar mithlu ayunil insi wal jin sesungguhnya mata-mata hewan mata-mata binatang itu mampu dengan izin Allah mampu untuk apa namanya? Menjelaskan pengaruh ain, pengaruh keburukan jiwa mereka. Nah, mampu untuk menimpakan bahaya dengan izin Allah sebagaimana mata manusia dan mata jin. Bahaya. Maka para ulama di sini mengatakan bahwasanya mereka itu apa? Sangat tidak suka makan di depannya anjing. Ataupun hewan-hewan yang semisalnya Kucing Atau apa sih biasanya sih Yang biasanya ayam. Yang jelas bukan semut lah ya ayam, ayam. ayam dan lain sebagainya Pokoknya di sini Dijelaskan gambaran hewan Secara umum Dikhususkan lagi Taksisnya adalah Anjing dan ko Dan lain sebagainya Maka di sini wakar nuyak murunah bi isba ihaulah kau blaan nuyak Mereka para ulama memerintahkan kita, ya, Menganjurkan kita untuk membuat kenyang hewan-hewan yang ada di sekitar kita sebelum kita makan. Sebelum kita makan. Wakar nuyak pulunah fil kalbi imma anatru dahukau blaan nakula. Mereka berkata mengenai anjing, ya, mengenai anjing, bisa aja. Harusnya apa? Boleh kita mengusirnya sebelum kita makan atau kita menyibukkan anjing tersebut atau kucing tersebut walaupun hanya dengan tulang. Bi azmin dengan tulang. Apa di misalkan ada ya kucing menunggu, misalkan kita makan ayam tunggu, -tunggu ini ya. Dan matinya itu enak kan ya jadi menungsa tembangan ayam goreng <gak> lah. <laughs> Sedangkan dari menungsa itu misalkan Allah alam gimana tapi yang jelas itu bisa menimbulkan pengaruh ain hayawanat yang nantinya akan berasar dan berefek kepada uh, tubuh kita dan juga sikis kita. Sehingga banyak orang-orang tingkah lakunya kayak hewan. Ya mungkin orang-orang kayak hewan tingkah lakunya itu kalau makan depan hewan, <tuh> Atau lupa baca basmalah atau enggak punya perlindungan dan sebagainya. Selain pengaruh dari hewan, bapak ibu sekalian, yang lebih bahaya lagi adalah ainul jin. Ainul jin ini, mana? Ini adalah ain yang ditimbulkan oleh pengaruh jin. Jin iri kita, iri kepada kita atas apa? Banyak. Bahkan pertama kali nenek moyang kita siapa? Nabi adam as diciptakan iblis itu ya yang menjadi dedang kotnya para setan kalangan jin itu sudah mulai dengki. Awal ya. mulanya ketika Nabi Adam itu diciptakan apa dari seonggok tanah gitu kan ya sebelum ditiupkan roh kan iblis sudah meremehkan ih makhluk apa nih dalam hadis riwayat Imam Muslim makhluk apa nih udah bau dari tanah liat pula itu geremeh kan makanya sombong lah dikelilingi semuanya seluk beluknya makanya dia hafal sekali. Selok bulok, tumbuh manusia, hafal mana yang bisa dimasukkan dan enggak, apalagi dengan sumpahnya itu kan. Lalu kemudian ketika sudah ditiup tanggung, yang tadi yang meremehkan, dia semakin iri. Uh, bentuknya jadi bagus. Sakap-sakap, bahkan yang di sini sakap-sakap semua ya. Laki-lakinya, yang saya saya nggak bisa lihat, <tuh>. nggak usah itu. Ya, seperti itu yang akhirnya semakin menambah kedengkiannya iblis kepada Adam. Yang sampai sekarang jin-jin yang zalim, yang muslim dan insyaallah yang di sini hadir ini baik-baik semua. <laughs> jin-jin muslim insyaallah hadir. Banyak tuh di sini, biasanya di masjid-masjid juga ditempati ya. oleh jin-jin muslim. Jin-jin zalim yang ada di jalanan atau di WC atau lainnya sebagainya, itu sangat iri dan dengki sama yang namanya manusia. Ya. Dalam hal apa? Banyak Salah satunya nih ketika masuk kamar mandi aurat kita kita kan apa? asal menutup sebaik-baik bentuk sebaik-baik apa yang Allah ciptakan di ya manusia paling sempurna, paling cakep bentuknya. Itu iri sama kita. Apalagi ketika melihat aurat kita tersingkap Ya sudah Kita punya otot gak keren misalnya Punya body yang memang Bagus Melesatlah ain-ain dari bangsa cinta tersebut. Sehingga menimbulkan Suf'ah Nah ini kemarin yang saya tulis Dalam status saya Mungkin ada yang bertanya-tanya Suf'ah itu apa sih Ada yang membaca status saya Tentang mengobati Sepupu saya yang Kena ain terus Pernah bencuran kudet dengan mudon, yes ya, mata mudon sih. Hmm. Pernah bencuran kudet dan itu mengeras. Ada yang dengar mungkin, ada yang tahu. Subang -ah itu apa? Subah -ah ini adalah pergeseran roma wajah atau bisa dibilang bintik pa ya, berdar berdar. Para ulama menjelaskan yang namanya subah itu adalah perubahan wajah dari yang normal menjadi kekuning-kuningan. Pucat. Bahkan saya ini pernah kemarin aja, baru satu kasus-kasus yang lain sama sampai hijau wajahnya. Hijau, seperti pikolo. <tikolo> anda sedih dikasih hijau itu. Atau Tahu ya, dragon ball maksudnya koku. Eh, jadi temennya ya. <tikolo> mengkreditin Mas atau menjadi hijau, atau menjadi kemerah-merahan yang disertai warna kehitaman. kalau nggak ada contohnya sih ya, nggak ada contohnya. Nanti kalau ada kapan-kapan saya foto, saya kasih tahu yang namanya subang itu seperti apa. Silo bisa diketahui. Nah, jadi ketika itu, ini sedikit cerita nih. Ya. Sebuku saya ini memang dia anaknya cerdas. Saya manggilnya si Mbak Rara karena dia itu kakak sepupu saya. Umur baru 17 tahun tapi sudah menampil hasil di mana-mana. Suara satu terus. Bahkan ketika lawannya itu anak-anak SMP yang jauh di atas usianya. Karena dia itu berprestasi banget, Pastinya banyak orang yang kagum. Nah, kemarin terakhir dia itu ikut lomba di mana ya? Karangwas, saya lupa namanya itu yang dia menjuarai, menjuarai uh, apa yang lawan-lawannya itu anak-anak SMA semua. Sejak dari situ banyak yang musi pulang-pulang timbul hmm. semacam bisul tapi bukan bisul lah bisul bisul bisa sampai segede ini nggak bisa nggak ada paramesis di sini. Betul di sini sampai dia nggak bisa nggak sakit kayak nggak, lo begitu kan dari contoh besar, cuma keras sampai makanya itu mau dioperasi sama bude di saya, ini kasian ya, ini kenapa-kenapa anda, di sini timbul, di sini timbul, kasian, kasian sekali, sampai di tangannya itu timbul juga bercak semacam itu, seperti yang ada di wajahnya, merah, di pahanya merah, merah kehitaman hitam hmm. banyak. Kok oh, kenapa ini pengaruh AIN bisa sampai masuk ke darah? Inilah bahayanya. Karena AIN itu ditunggangi sama setan ketika munculnya. Sedangkan setan innas shaytana yajrim min bani adamama mazrabban. Sedangkan setan ini berjalan-jalan di tubuh manusia melalui apa? Peredaran darah. Dan spesialisasinya setan itu menimbulkan benjolan-benjolan pada tubuh manusia, tumor kanker, benjolan benjolan semacam itu. Kalau dalam hadis namanya datul janab, datul janab. Apa itu datul janab? Pokoknya penyakit benjolan yang ada di perut. Ya. Kalau ini yang ada di luar banyak. Makanya indikasi orang yang kena ini biasanya ada kanker-kanker atau tumor-tumor yang semacam itu. Makanya saya rugi ya, masalah pecah nanah keluar semua mana darah. Mungkin kalau sekilas orang lihat kayak orang lagi melototi wudun. Tapi enggak. Emang wudun bisa keras ya? Keras dan juga gede. Segini. Bisa ndak? Ada yang punya pengalaman mungkin? Kalau menurut saya enggak. segede gedenya wudun paling ya sejombol kaki ya. Enggak sampai gede-gede banget. Itu besar di tubuh anak kecil. Jadi kasihan. Pecah keluar darah semuanya. Ini dengan ruqyah. karena kita tidak tahu siapa yang memujinya, mungkin karena saking banyaknya itu. Karena Alhamdulillah sekarang kemarin datang ke rumah bersih semua kulitnya, tidak ada bercak-bercak merah lagi. Subhanallah. Ada kisah lain, ini kisah mahasiswa Jogja yang saya dengar dulu dari kak dari, dari saneswara dan keluarga saya waktu itu, yang mana datang berobat atau menceritakan sharing gitu. Baru kita semuanya loh pernah terkena ain sehingga timbul tumor di payudaranya. Pernah saya ceritain mungkin belum ya. Mas ismi, dia memang terkenal anaknya ya cantik, salehah, berprestasi. Namun eh berprestasi ya. Kemudian sering dipuji-puji orang yang paling berlebihan mujinya itu adalah bibinya, tantenya. Dan tantenya ini sangat sayang terhadap keponakannya tersebut. Sangat sayang sudah nganggap seperti anaknya sendiri. Setiap ketemu dipuji, pujinya benar-benar disayang lah. Namun, kadang pujian yang berlebihan itu juga akan merusak tumbuh seorang. Sehingga ketika Umurnya itu tumbuh Di kok kalau tidak kunjung sembuh Dikasih obat juga tidak sembuh-sembuh Dia jadi Teringat Dengan sebuah yang namanya Al Ain Penyakit yang namanya Al Ain itu, Al Ain tersebut Dia ingat-ingat kira-kira siapa ya Yang selama ini Suka muji-muji Oh iya Tanpa Akhirnya dia datangi Tantonya. Uh, saya mohon maaf, pengen izin minta untuk uh, meminta bekas wudhu, jadi bekas wudhunya ini dengan bekas wudhunya, bekas wudhunya tante tolong ditampung di sebuah bejana itu kan. Habis itu ketika sudah wudhu ya tante nya, karena sayang saya nya disiramin uh, bagian yang ada tumornya itu. Subhanallah disiram, luar mana nah, banyak sekali, terus hilang tanpa bekas, habis itu hilang tanpa bekas, tidak ada tumornya sama Tumor sekali sembuh total, Subhanallah Ini ya, memang semacam ini. Kadang banyak sekali apa yang ada di sekitar kita tiba-tiba bayi nangis, jadi gatal-gatal, ya? jadi lumpuh mendadak, sakit perut mendadak. Itu tanpa disadari oleh kita Bahwa itu adalah al ain al ain itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat Ada nyata Nyata adanya di sekitar kita Ada lagi kisah Dari Syekh Abdullah Sadhan Dalam kitabnya beliau Keifatwa Ali Jumaridok nah, Itu ada se Seorang pemuda Di Arab Yang mana dia itu ketika Walimah Memotong daging banyak sekali Karena badannya gengut gitu ya. Dia memotong daging tapi bukan, bukan untuk dirinya sendiri. Untuk dibagi-bagikan ke duyuk. Ke apa Tamu, Ke tamu. Habis itu temennya usil nih. Bersanda. Nah ini untuk pelajaran bagi kita. Bapak kutal kesara si syuhur. Sambil ketawa. Oh perutmu ini kayak pemesah batu. Mohon maaf maksudnya apa ya? Kalau kasar mungkin saking gedenya gitu ya, jadi mampu memasangkan batu. Oh dia juga ketawa, enggak ya, jadi gitu. Yang mainlah deket-deketan, ya, biasa kan, canda sama temen. Pulang dari Walimah yang namanya usus itu kayak kepundir-pundir, benar-benar kepundir. Benar -benar kepundir. Saya melihat dokter itu bingung, dioperasi sampai tiga kali, tetap ada. Dan ketika rukyah, dia ingat apa karena ngecekan temanku ya aku jadi kayak gini. Akhirnya minta bekas wudhuannya temannya itu, sahabatnya itu. Disiramkan hilang belas enggak pernah kambuh lagi penyakitnya itu. Luwaf akmar. Ini salah satu kisah. Yang kedua, kisahnya bude teman saya teman saya di Kairo. Ini bercerita dari teman saya. Dia asal salah satu kota-kota besar di Semarang. Nah, eh, marah disebut di Jawa Tengah tapi Semarang kenapa? Gimana sih ini? Semarang gitu ya, oh di Semarang gitu deh, terlanjur nih. Di Semarang. Itu datang ke perkumpulan keluarga. Karena mungkin belum dandan. Enggak sempat dandan atau gimana, wajahnya kan kelihatan kucel, pucet gitu ya diacekin, diapa, diladakin tuh, dibercandain sama saudaranya. Eh, mbak, kok wajahnya kayak gitu, kayak orang mati aja gitu kan, kayak orang mati. Ketawa dia, semua ketawa. Besoknya meninggal beneran. Ya Allah, makanya hati-hati sama ucapan, hati-hati sama ucapan. Bikin status di Facebook yang galau-galau tentang galau, -galau, galau juga hati-hati. Pernah ada orang bikin status pengen mati besok atau bagaimana. Banyak orang yang melihat mati beneran dia. Yang ketabrak truk, pernah lihat? Sebelumnya dia di status bikin status apa gitu ya di Facebook, besoknya ketabrak truk beneran, pecah polanya. Itu bisa timbul dari ain, makanya hati-hati. Walaupun apa? perkataan ini juga katanya ini semdo'ah setengah dari doa, walaupun riwayatnya ini bukan riwayat yang sahih, sebenarnya. Namun ada riwayat tentang ain yang riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Yang rasul sudah mewanti wanti aqtarumaniya mutumin ummati ba'adah kodoh illahi wakodarihi bil ain. Sebanyak kebanyakan umatku yang mati setelah kodoh dan kodarnya allah adalah karena pengaruh ain, ati'at. Ati dengan ucapan karena ucapan bisa menimbulkan pengaruh jiwa terhadap orang lain nah terus tanda-tanda orang terkena lain ini apa nah mungkin harus kita ketahui, pertama suka angok wah wah, wah. suka angok yang kedua dia itu jadi malas, pemalas. Wajahnya menguning, menguning itu bisa jadi pucat, bisa jadi kayak orang kena penyakit kuning. Sering pusing, sakit kepala tanpa sebab medis. Dak selera makan hilang. Tangan dan kakinya sering basah. Sering basah. Bukan karena penyakit ya. Yaitu apa tuh Yang paru-paru basah atau jantung. Nah, itu kan bikin basah. Bukan karena itu. Tiba-tiba. Mengatan -tiba milipi dengan disertai kesemutan. Sering dingin di ujung-ujung kaki dan tangan sering merasa dingin. Waqarun hmm. ghairu tabi'iyyin wa ghadabun fi'al shadidan. Rasa takut. Takutnya ini berlebihan. Udah di luar nalar lah, takutnya. Jadi takut misalnya takut kayak mau mati ini sebagainya ya. Takut mau belajar takut. Takut apa yang dipelajari enggak keluar besok. Hmm. Percutiannya atau sebagainya. Waktu top kemarahannya tidak terkontrol. Bila orang kena ayam itu marah-marah, marah-marah, anda marah. jelas marah-marahnya. Kenapa? Itu pengaruh jiwa yang buruk tadi itu. Tiba-tiba sedih, cemas, gundah tanpa sebab. ala masfar azhar wa bain sakit di area punggung bawah dan juga katifan ini apa? buah pundak bahunya di bahu Rasanya nyeri sakit punggung bawah ataupun di bahunya wa raqon bil laili waqtu jad hadhil alamat dan juga suka ee, mengeluarkan keringat di malam hari bukan karena panas ya ini enggak tahu proktor ini panas banget kan Buang karena itu kalau karena itu ya semuanya ini kenain. bukan karena kepanasan timbul yang namanya sarton, kanker tumor benjolan-benjolan, kayak bisul-bisul yang tadi saya sampaikan secara tiba-tiba diperiksakan dokter, dikasih obat gak membang nah, ini Bapak Ibu sekalian Uh, ini uh, sekalian saya sambungin tadi ya. Ini masih kita lanjut nanti. Yang namanya Ain itu tidak mengenal expired. apa? Tidak mengenal batas waktu. Kalau sihir kan ada batas waktunya. Sesuai perjanjian. Nama berapa tahun nih. Salah kayak orang. Cuma di target. Dua tahun bangkrut usahanya. Atau sebulan bangkrut usahanya. Kayak gitu. Semakin cepat. Semakin banyak bayaran yang dia. Keluasan untuk sihir. Untuk penyihirnya. Tapi kalau Ain nggak ada esnya bisa sampai seterusnya makanya bahaya ini yang lebih bahaya daripada sihir ini kemudian anak kecil yang tadinya itu manut jadi bangkel apa namanya <laughs> nyanteng ya tapi maksudnya dari nakal sulit diatur sulit dikandani ya anak yang ah, kemudian Bayi terutama, jadi tidak mau menyusui, tidak mau nantek ke ibunya. Ini kisah dari Syeh Wohid Abdul Bali. Beliau kutip dalam kitab beliau Asorimul Batar Fitaswatil Isaharotil Asror, bab tentang alain. Ada ketika itu beliau menangani bayi yang tidak mau nantek ke ibunya, kena kena ain juga. Bayi suka nangis, biasanya habis maghrib sampai jam sampai subuh juga kemalam pokoknya, ya. kemudian apa namanya untuk anak eh, yang, berprestasi, yang berprestasi, jadi jeblok bukan karena memang pengaruh gen atau dan sebagainya, tidak bukan karena itu pokoknya, secara tiba-tiba tidak -tiba, pernah sekolah, tidak mau sekolah, ini ada sebab yang jelas, lalu uh, Timbul juga penyakit pada perut, semacam penyakit lambung, khusus yang stagnan, penyakit jantung, sesak nafas, sesak nafas itu juga bisa timbul dari pengaruh AIN. Oke, kita langsung ke prakteknya. Dimana cara membentengi diri dari AIN dan juga cara merupiahnya Ini kan yang main ditunggu-tunggu. Iya dong. Ada kereset? Mungkin bisa dibagikan sekarang. Yang di luar kalau bisa masuk silakan masuk. Yang di luar silakan masih ada tempat-tempat yang renggang.